Pak Agus, selamat pagi Silahkan Bapak ya, Saya sangat tertarik dengan、uh, komentar h a s i m mujadi di media Ya dimana dia mengutuk、uh, tindakan itu dan m e n i n t a k di hukum seberat-beratnya gitu Walaupun dia gak setuju dengan、uh, ajaran itu Tapi hukum t e t a p harus ditegakkan Yang melakukan kejahatan secara terdapat istimewa seperti itu harus d i h u k u m m a n y a masalahnya kan pemerintah sekarang ini kan gak jelas ya yang dia perjuangkan itu apa gitu loh sibuknya hanya mencari citra-citra ke sana citra, citra ke sini sehingga ingin disenangi selalu dari semua pihak lupa b a h w a n e g a r a ini adalah salah satu a n Indonesia a y a gitu loh jadi saya sih kali n i dengan pemerintah sekarang ini hopeless lah saya rasa mungkin ada baiknya kita mulai berpikir sekarang ini memerdekakan 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私は、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たちたちは、私 i ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちは、私 Dia punya saudara-saudara yang mayoritas juga. Kenapa sih harus dibakar? Nah ini menunjukkan bahwa Indonesia yang lebih parah lagi tidak m e m b u k a sebuah negara di mana semua rakyatnya bebas memilih agamanya y a k a n ini masalah agama dan undang-undang atau aparat hukum tidak, atau tidak bisa melindungi rakyat. パトマンジャ a カン、アラン u ムカイトム b ンカンカンカ e カンカンカンカ a カン n ンカンカンカン n ンカンカ a カ a カンカ m e ンカン r a カ a カンカンカンカンカンカン m ンカン a ンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン a p カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン a ンカンカンカンカ a カン a ンカ a カンカン u ンカンカ a n ン a ンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカ kepada pemerintah pusat. Untuk memahami bahwa Indonesia itu Adalah milik rakyat yang Macem-macem, jangan dibilang minoritas b i Saya s a katakan tadi Bisa minoritas secara agama Secara suku bisa mayoritas Jadi kalau pemerintah tidak bisa、uh, Melindungi rakyat ya Berarti pemerintah gagal、Masih. Terima kasih Pak Budi ya Pak Yusuf, selamat pagi Selamat pagi Silahkan、uh, Kalau saya ya、uh, Secara pribadi n たちは、今日の会社こ会社の会社の会社の会社の a 社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社 でも、それは、インドネシアの人は、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、そ a は、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、 パギ アサトサトアダオランアシアトディトレアテンダマブレエイブラディエイシンナディトントキトブレアイラブレトマスクサウジュラクラパリプラストンダリロナポリシーポリシェタジュラブレイディネマサワジャンカンニマサワオクノミオラディネガラニュウクメアロジャランギトディスクミナシポロポントアシアジュバジュマントダタアパタタアパ Walaupun minoritas ataupun apa namanya itu udah warga negara Indonesia Saya n g gak bisa pikir tuh Mbak ya, sekarang tuh hukum tuh gak jalan Bisa lalu a l lintas aja Kenapa bisa begitu? Karena kalau ditangkap dibayar p a k a i duit sih gak g dihukum Coba s e t e l a n g ditilang itu b e n a r b e n a r ditilang besar Kapok ke mereka gitu loh Seperti signal sekarang kan udah jalan gitu Tapi memang sengaja aparat-aparat ini memang sengaja n gak g mau bikin satu peraturan yang f i x カバーカンタオリトロマラケー、チムカセカンバリー、パあフ udin、サバギー。 ジェディー、モエタンガウィニン、セルティーウォンディー、ベンダーギュガスティー、モモン、トランプトルカタン、システマティー、ババハサバークス、ガラマテン、タピニモン、コロニプロニア、ジェディー、タリアタ、エアパイアンディア、モモンディビュー、n ンディブナル、イカ、ファンチータ、アンバンナリトウェイ、ジェディング、パマラマジェディ a ナルカナ、ヤングタドゥア、ウコミチリアジャ l ラン、 kalau memang orang berbuat yang n gak g benar ya hukum dong jalan dong dan jangan ngurusin yang ya polis e p e r t i suruh deh, misalnya sekarang soal pengadilan kapolri, n gak g penting belum a buka polis, r ya apa kayak gitu gak penting itu pakai di komentari secara khusus, press conference segala macem, itu gak penting hukum harus jalan, yang salah-salah yang ketiga soal agama nih terutama yang pengadilan-pengadilan imam samudera dan kawan-kawan mesti d e n g a r juga nih Kalau agama yang benar itu pasti ngajarinnya benar. Tuhan nggak akan bilang bahwa l u k a i l orang lain itu, itu dibilang benar. Itu menurut mereka, mereka bilang benar. Kalau Tuhan bisa bersuara langsung dari l a n g i t Tuhan bilang eh, saya ngomong begitu, belum boleh n g e l u k a i n yang lain. Kalau yang dari, dari Tuhan pasti yang baik-baik. Kalau -baik.、oh, dari setan, yang nggak baik. Dan pertanyaannya, yang dilakukan, baik nggak? Kalau nggak baik, pasti dari setan. Interpretasinya salah. カーリフィカティドローカナパカラのタクシーとコングランパカナパカナパカナパカネット r ジ l ントダリラ。 Dan harusnya kalau mereka masih b e r a k t i v i t a s sebetulnya polisi, ya polisi yang ngawasin dong, pemerintah yang ngawasin dong, gitu loh. Nah, sekarang dengan m e m p u n a i a s e a n seperti itu, masyarakat kan jadi panik, masyarakat jadi emosi, sementara problem masyarakat kan banyak, postasi karena ekonomi lah, segala m a c a m lah, lihat, lihat presiden yang ngomong-ngomong doang lah. Akhirnya yaudah, terjadi amuk masa, gitu loh. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Makanya kalau, パジャパス e レのソシュロギーはゲット。ニバイヤロ、コリビタラカてアカンマレックスギリギリギリギリギリギリギリギリギ h ギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリ ママルカンママルカンサンアップママルカンティナカラヤンカタニアプランタシーラカタニアプルカトハナンタタピフリワークニアサパティトウ、プリミティクサパティト l キダサカランサーティーサパテン。プレマンヤン パーマーマンさん、パーマーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、マンさん、パマンさパーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさん、パーマンさンさん、パーマンさンさん、パーマンさンさん、パーマンさンさん、パーマンさンさん、パーマンさンさん、パーマン、 もう一度はマディアかもとはマディウかもとはマンブネハハンときにダビサメンバ t バカラジェストリ a ズ。アルフ l ベビランブン a ィアダラサナダカンコム。エ d ンドニシエニシマシダカカコムヤ。サバティアンビア e ベラティダギラサナダミアハラウン。a イディアン g ハヤカラミアン d i ィションと。ジャナヘディアンババウアーパルダガ a マサイ d ハラウン。です。h メンタポリジア n タガス o ダムダン、タンカポリアンバーウン。 Saya melihat ini karbitan, mudah-mudahan bisa lebih tegak lagi. Jadi ditangkepin aja kalau udah kayak gitu harus ada siapa pelakunya, siapa ini a biar ada efek jerah bagi mereka yang mencoba-coba untuk seperti ini. Terima、hmm. kasih. Terima kasih Pak Anton. Kemudian Pak Novan, selamat siang. Ya selamat siang. Ya silakan Pak. Kalau menurut saya ini karena ada pembiaran dari pemerintah. Halo. Hmm -hmm. Iya Pak. Iya. Jadi kenapa masyarakat membuat a k s i sendiri? Karena pemerintah tidak ikut campur dalam urusan agama、hmm. seharusnya pemerintah juga ikut campur harusnya、okay. supaya apa? supaya mata tidak membuat a k s i sendiri-sendiri begitu mbak ya. Baik, jadi、kasih. pemerintah yang harus n y a menengahi sebelumnya, jangan sampai diprovokasi terus umat Islam seperti itu mbak oke、okay, baik, terima kasih Pak Novan Pak Freddy, selamat siang Siang. ya s i l a k a n pak s i l a k a n Pak Freddy y a sebenarnya, sebenarnya gampang, kita cari benang merahnya ya Sebenarnya ada masyarakat yang gak suka, ada yang melakukan ini, harusnya dia gak bisa main hakim sendiri, dia harus gak k r k o Tapi kadang-kadang di polisi itu gak sampai beres gitu loh, dengan ada swab segala macam Jadi intinya kalau polisi ini adil, saya bukan membela yang anarkis itu, benar, saya yakin itu salah banget Tapi tetap aja yang benar tuh kalau mau d i b e n a r i n itu polisinya gitu loh, penegak hukum itu baru bagus、uh -huh. Makasih Terima kasih Pak Freddy Kemudian, Pak Ari, selamat siang. Ya, s i l a k a Ya, silakan, Pak. Ini contoh dari ketidaktegasan dari nomor satu dan seterusnya. Nomor satu kita ini kan tidak pernah tegas. s e l a h segalanya ini pemilihan Kapolri a j a kan bingung, m a l a ngabut. Jadi,、mm -hmm. kalau sudah begitu, yang di bawahnya bagaimana t i d a tegas, menegak,、uh, menegakkan hukum. Dan、uh, utamanya itu ya kita tuh lemah banget penegakan hukum. s p a k Agus, selamat siang selamat siang ya, s i l a k a n Pak SPU dengan cuma acting doang dong t a h itu diberesin masa dia sama p r i m a n kalah terima kasih terima kasih Pak Manggusar, selamat siang siang Bu ya, s i l a k a n Pak sesuai lagunya Bu mau dibawa kemana <laughs> Indonesia itu aja cukup Bu ya oke, baik, oke, baik. terima kasih Pak Manggusar halo, selamat sore Pak Jos Assalamualaikum Waalaikumsalam, s i l a k a n Pak Jos Ya, saya pikir dengan akan ditunjuknya Kapolri yang baru Yaitu Pak Timur Pradopo harus keras untuk menghadapi yang anarkis Tanpa pandang bulu dan saya percaya rakyat pasti mendukung Terima kasih Terima kasih Pak Jos, Pak Tutut s i l a k a n Ya, kalau menurut saya, itu makanya u、uh, komentar d i t e g a k k a n ke dalam tegas Jadi peraturan itu t i t a k pandang dulu Jadi kalau、uh, mau aman ya ikut aturan hukum Jadi k a l a u kita harus adil uh, Jangan、uh, memilah-milah gitu Itu aja Pak Ya baik terima kasih Pak Tutut a Walio s i l a k a n Ya komentar saya、uh, Pertama h imbawan saya Agar、uh, bang, apa, anak bangsa semua jangan terpancing Itu pertama、uh, Jadi mengenai agama, etnis, politik Kita jangan terpancing Terus ya artinya Lebih bijaksana berpikir Ya damai gitu Untuk kepentingan、eh, b a n g s a kita Dan kedua Saya pikir ini Keluarga berencananya、eh, apa, Program kita ini gagal Kenapa?、Eh, saya lihat di kampung-kampung Kalau、eh, apa, Semakin banyak manusia Pasti gesekan semakin timbul gitu Pak Contohnya Anak masih di gendongan、eh, Bapaknya udah mau kawin lagi gitu Jadi ini kultur kita seperti ini Ya マカシパワリオ、パビニー、シーラケン Membela agama Membela apa Macam ma, mana manusia ini sombong sekali membela agama Agama kan ada untuk membela Bukan manusia bisa membela agama Betapa sombongnya manusia ya kan c o b a l a h kita kembali lagi kepada Akhlak atau y Akhlak mulia atau kepada Hakikinya agama itu bahwa agama Itu sebetulnya diturunkan Untuk menyelamatkan umat manusia Bahwa agama itu Adalah menyelamat k a n umat manusia Bahwa agama itu Harus menjadi パンダマイディドラミドポニシア、バギトカマジリカオアガマ、パンダジプタバリ、ウントカパディングアンカパディング d ンタラントアポラギア、ポリティクトネコノミ、アトーソマチャンモビリサキマサ、イトヨンサンアナシアンカリマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアンマシアマシアマシアンママシアンアンマ ya baik terima kasih Pak Benny Pak Harko silahkan ya ini sebenarnya beritanya juga mesti jelas dulu ya、e, apa namanya ini meskipnya mesti karena apa kan takutnya kan antara aliran atau antara agama kan kita n gak g tau h tapi nanti k a l a u dengar ini kan jadi akan tambah panas karena di Indonesia ini kan cukup lucu ya kalau bisa katakanlah gereja lenteng yang di Batar itu n gak g akan ada berita tapi kalau m e s k i d yang di Batar tuh a 2 berita, dan ini berbahaya b u a bangsa kita, karena bangsa kita ini gampang dihasut, gitu、loh. apalagi sama agama udah begini, urusan begini aja bisa bunuh-bunuhan nah ini juga dari p i h a k berita juga harus hati-hati mencerna berita juga, gitu jangan nanti menjadi provokasi yang g e r a n g g a k bisa meluas gitu loh, itu aja, jangan lupa bangsa kita ini bukan bangsa yang b e n a r b e n a r maju ya budayanya, sangat terbelakang moral mentalnya jadi hati-hati, i -hati. m a kasih Terima kasih Pak Harko, Pak Narson silakan. Saya b e t u j u h a e r m p a r yang t a d i ini, kalau kita membahas sejarah ini masalah keyakinan agama itu sara. Kalau sara menakah, sara menghafirkan, ini menyangkut menyangkut akidah dan keyakinan gituloh. Jadi jadi kita jangan jadi provokator gituloh. Ada situ keyakinan jangan ada lagi nabi s e t e l a i Muhammad, jangan dia m e n y a t a k a n pertamanya a m a d dia i s t i q e m a h lebih pada Mesjid gituloh. やいいたりまかしパナスロンパワーオディンセラガいや た, たーーまいまかしパワーオディンでんりいかしミトラ a スとカいデングスダブルガブン、サヤファミアンデリアン、サミジュンバ。